Selamat siang Pak Tony Selamat siang Iya silahkan Pak komentar Anda Komentar saya sebenarnya inti dari segala inti disini adalah k e t e g a s a n pemerintah Itu nomor satu Jadi kalau siapapun yang berbuat kekerasan terhadap orang lain Mau dengan alasan agama atau whatever Itu harus ditindak d e n g a n teka Masalahnya yuk coba lihat katanya Kemarin kasus Tanjung Priok itu aja n gak g ada yang diproses Jadi、hmm. salah pemerintah sendiri Pemerintah sekarang yang merasa malu Tapi dia sendiri gak melakukan hal yang benar gitu loh Coba kita tirulah sedikit z a m a n Pak Harto itu Ya kita harus lebih keras Apalagi Pak S.B. ini dari militer ya Kita bermharap memang jadi negara d e m o k r a t i s Tapi y u lihat negara d e m o k r a t i s belum mampu kita Karena memang orang-orang kita itu kalau n gak g dihajar pakai senjata b e r a n a dia a k sadar punya begitu m a kasih Oke terima kasih Pak Tony Selanjutnya Pak Andre selamat siang Selamat siang Ya s i l a k a n Pak komentar Anda ロシアのバニアコールがリサーチマサイマン i タスナマカン。 Uh, muncul ke permukaan menjadi isu searah dan b e n t r o k a n yang mengambil isu soal agama. Padahal ini、uh, ya ini mungkin d i t i n j a u dari banyak kepengangguran y akibat n g dari、uh, kurang t e r s e d i a n y a lapangan pekerjaan. Itu a j a m a k a g i h Oke,、okay, baik terima kasih, Pak Hendri. Selanjutnya, Pak Richard, selamat siang. i Ya, halo. Iya, Silahkan, Pak, komentar Anda. i Ya, kalau kita melihat keadaan sekarang, kok kayaknya saya itu pengen kembali ke... Pemimpinan seperti Pak Soeharto gitu loh, seorang militer yang tegas. Saya pikir kelihatannya harus Abri yang ambil alih ini. Sekarang ini nggak ada nggak ada wibawa apa namanya keamanan. Kelihatannya mesti Abri atau tentara maksudnya ya, jangan polisi lagi ke tentara biar lebih tegas gitu. Makasih.、Hmm, baik terima kasih Pak Richard. Pak s y a r i l selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan komentar Anda. Saya pikir peraturan pemerintah ini mengenai agamanya harus b a n y a n g dirubah. 例えば、スカーティー、ジャー、アランジタランドル、ナポル、タンダナ、ナムバルボレー、マカバナコテンリアかシ m ティガラファディガン、アンディガン、アシッ a ィガイトタンバイジン、ソモアマカンバーウジャーラン、ナムラはアジャンティガイトリダーティングアンディドル、ディマナ ジュマカセバシャレル。<Thank> mm hmm. you, ak, パパウロスソメティアまボー。イエセまシャンバー。メマンカマランバギバまガガラサマキンハリサマキンジャオウダリハラファンボー。アマニャマンダマイサプリヤマキンマジャオウ。キタリアサジャボーグレジャリタバンゴミトウ。ヤングバルサジャタジャディトウウウウロタメプロシスティザンピングマーカスクポリシエンボー。ヤ。ジャディーギマンアボヤ。ディザンピングマーカスクポリシエンヤ。マレカピトウブルタボー。 Apalagi yang jauh dari maska, jangkauan k a m a r a n Bu. Jadi kayaknya semakin kita rasakan itu、uh, nyaman, aman, damai itu kayaknya sangat mahal bagi w a r g a negara Indonesia n i h Bu. Terima k t s i h Bu. n a m a sudah bagi y u Bart. Halo? Ya,、yeah, uh, silahkan bagi y u Bart. Ya, ini kekerasan, bukan kekerasan agama ya, saya lihat ya. Kekerasan yang dilakukan oleh para kriminal ya. Kriminal yang menjurus ke teroris ya. Ya, i しかし、私はそれを見つけときに、私はそ見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけ e ときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたと i に、私はそれ n 見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたとき u 私はそれをそれを見つはそれを見つけたときに、私はそそれたときに、私はそれを見つけたときに、私はそに、私はそれを見つけたとはそれを見つけたときに、私はそれを見つけた Nah, itu saya rasa ditindaknya bukan dengan cara agama itu Ditindaknya dengan cara hukum Hukum ditegakkan, kriminalitas ditumpah Itu aja, makasih Oke、okay. Ya, Pak Tris Nanto, selamat sore Selamat sore Silahkan, Pak Iya, saya merasa memang benar, Pak Negara apa yang lain i Jadi, harusnya hukum itu betul-betul ditegakkan m a k s n y a merasakan bahwa negara itu melini d Yang minoritas Kayaknya kok, kayak takut gitu ya masuk Oke,、okay, Pak r y o Ya selamat sore s i l a k a n m a k Riu t e r i m kasih komentar、ya. Itu lakukan pemerintah harusnya in double S way Drive and smart way Artinya kalau kita mengacu kepada iman lah Udah n gak g punya iman lah orang bunuh orang、hmm. Ya toh、hmm. Kalau mereka menerikan dengan agama Banyak rekan-rekan saya pun tidak setuju seperti itu n Gak g ada agama mengajarkan pembunuh Itu hanya tindakan b i n a t a n g Jadi kejarlah mereka seperti ya、eh, tadi itu penelpon Kejarlah dengan hukum, p i d a n a yang sudah terjadi, pembunuhan,、uh -huh. itu saja ya、okay. uh -huh. Dan apalagi dengan tindakan makar mereka itu, itu binatang itu Oke,、okay, terima kasih Pak Wijaya, selamat sore Ya, selamat sore Silahkan Pak Wijaya Ya, menurut pendapat saya, percaya, pemerintah juga harus tanggap Di Indonesia ini kan mayoritas umat Islam Ya, saya sangat tidak setuju kalau ada p e r u s a k a n p e r u s a k a n Untuk agama lain, Triton Buddha t i m u yang memang kita orang sampai menghormati agama orang lain ya. Cuman kalau untuk Ahmadiyah, mereka itu kan pakai nama-nama agama Islam. Sedangkan dalamnya itu kan menyiksa, jadi siapa pun kepada pemerintah ya, segera tanggaplah untuk diparka, n a t a u ganti nama agama begitu. Jadi kita sebagai berat k a n t u tidak... p e r s i n g g u i s a aja dari saya. Ah, siapa nasi, Pariyo? Halo. Ya, silahkan.、Uh, Bu, mestinya ini pemerintah b a p a k SBY ini nggak punya visi,、Bu. jadi、uh -huh. bingung gitu loh.、Uh -huh. m a s a m a s a l a h agama dia, n u mestinya kalau nggak bisa, ini dibikin sekuler aja sekalian. Jadi semua agama dikeluarin dari pemerintah. Begitu.、Uh -huh. Jadi siapa yang salah nanti ditindak begitu. agama terlalu dimanja、si、jadinya ya ya kacau lah. Oke.、Okay. terima kasih i bu. Terima kasih Pak Andi. Ya, selamat sore. Silakan Pak Andi. Ya itu yang ketua ormas ormas yang t e r a s keras suci apa lupa d i waktu digebok waktu di rumahnya itu ada VCD porno ada Playboy itu benar-benar kan、so、suci o a l s itu nafik itu aja makasih.